الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون أما بعد إخواني وأخواتي في الله عادكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Taala ta atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah Taala ta berikan kepada kita dari nikmat Islam wal iman dan juga nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita sekalian di dalam malam yang mulia ini dapat Dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam salah satu daripada rumahnya Dalam rangka Mengingatnya Dan dalam rangka mempelajari Ajaran-ajaran agamanya Mudah-mudahan Kehadiran kita sekalian Di dalam majelis yang mulia ini Dicatat oleh Allah Sebagai amal ibadah Dan dianggap sebagai Usaha di dalam menempuh jalan Allah subhanahu wa ta'ala Dan mudah-mudahan Allah Memberikan kepada kita pahalanya yang terbaik Ikhwani wa akhwati fillah A'azakumullah Di zaman sekarang ini Sesungguhnya kita melihat Umat Islam Banyak terpengaruh dengan apa yang terjadi Pada orang-orang non-Islam Di zaman Yang kapitalis ini Di zaman yang mengagungkan materi Kita melihat kenyataan bahwasannya umat Islam Mereka terpengaruh Dengan zaman materi ini Sehingga apabila kita melihat pada setiap pembicaraan daripada umat islam, maka semua pembicaraan mereka berkisar tentang perkara-perkara yang bersifat materi. Keberhasilan mereka dinilai daripada keberhasilan materi. Dan kesuksesan mereka adalah kesuksesan di dalam materi. Pertanyaan yang ditanyakan pun adalah berkisar tentang materi. Apakah bertambah materinya? Apakah berkurang? Bagaimana? Sesungguhnya ini semua adalah sesuatu yang sebenarnya ditakutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah SAW sama sekali tidak pernah merasakan ketakutan akan kemiskinan yang menimpa umat Islam karena di dalam kemiskinan itu bisa jadi kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan karena betapa kita melihat seseorang bertambah keimanan dan ketakwaannya dikarenakan ia miskin seseorang berdoa kepada Allah karena ia miskin maka dari itu Rasul mengatakan mal faqru akhsha alaikum walakin akhsha alaikum an tuftaha alaikum abwaabul wal ardh fatana kama kana fasuha fahalaktum kama halaku dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bukanlah kefakiran yang aku takutkan atas kalian Akan tetapi Yang aku takutkan atas kalian adalah Dibukakannya pintu-pintu rezeki Dari langit dan dari bumi Maka kalian berlomba-lomba untuk mencarinya Sebagaimana orang-orang kafir berlomba-lomba mencari Dunia ini maka binasalah kalian sebagaimana mereka binasa maka inilah yang kita lihat kenyataan di dalam masyarakat kita setiap pembicaraan mereka adalah pembicaraan yang berkaitan dengan materi dengan dunia tidak ada pembicaraan yang berkaitan dengan iman bahkan hal ini pada level yang berkaitan dengan orang-orang yang dianggap tokoh di dalam agama orang-orang yang dianggap tokoh ulama di dalam agama mereka semua terfokus pada hal yang berkaitan dengan masalah dunia umat islam sekarang ini telah mencapai segala hal yang ia merek, yang mereka bisa capai. Namun tidak ada di antara mereka yang berupaya membicarakan tentang keimanan. Sampai dimanakah keimanan mereka? Bahkan ulama-ulama atau orang-orang yang dianggap ulama pun mereka larut di dalam hal yang berkaitan dengan materi. Mereka di dalam mengisi pengajian selalu dikaitkan dengan materi ketika materinya sedikit maka mereka ada sesuatu di dalam hatinya dan ketika mereka di rumah pun selalu yang mereka ingat adalah bagaimana anak-anak saya makan bagaimana istri saya kalau saya tinggal dan lain sebagainya maka ini semua adalah bayang-bayang yang ada pada pada orang-orang yang dianggap tokoh di dalam agama bagaimana kemudian dengan orang yang jauh daripada ajaran-ajaran agama maka dari itu inilah kenyataan yang kita ada padanya kita ada di dalam kehidupan yang dipengaruhi oleh kehidupan orang kafir di mana kita larut atau mungkin kita mau tidak mau harus larut dengan apa yang orang-orang kafir ada padanya yaitu kehidupan materialis kehidupan materialis seperti yang ada sekarang ini maka pada kesempatan yang mulia ini kita ingin memperbaiki keimanan kita kita ingin memperbaiki keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar upaya keimanan kita dan keyakinan kita kepada Allah menjadi lebih kuat, menjadi lebih mantap, sehingga kita merasakan sesuatu yang sangat lebih baik daripada materi itu sendiri. Yang ingin kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini adalah hal yang berkaitan dengan hadisnya Rasulullah SAW. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadisnya Abdullah atau dari hadisnya Al Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu an. Beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam "Dhaqa th'mal iman man radhiya billahi rabba wa bil islami dina." wa Muhammadin rasula dikatakan oleh Rasulullah zaqata'mal iman sungguh akan merasakan rasanya iman siapa man radiya billahi orang yang ridha Allah sebagai robnya Wabil Islami dina dan orang yang ridha Islam sebagai agamanya, wabi Muhammadin Rasulah dan Muhammad sebagai Rasulnya. Hadis ini adalah hadis yang sahih, hadis yang sangat agung. Di mana? Di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita suatu petunjuk bagaimana kita merasakan rasanya keimanan, nikmatnya keimanan. Pertanyaan kepada kita semua, apakah semua di antara kita pernah merasakan nikmatnya iman? Apakah kita ini sudah pernah merasakan nikmatul iman? Maka yang menjawab adalah diri kita. Semua kita lebih tahu daripada orang lain. Kita lebih tahu tentang diri kita daripada orang lain. Ketahuilah apabila kita belum pernah merasakan kenikmatan di dalam iman ini berarti sama sekali iman itu belum masuk ke dalam ke dalam hati kita. Berarti keimanan belum masuk. Adapun keislaman iya. Kita sudah berikrar dengan keislaman akan tetapi kita belum menuju kepada keimanan yang sesungguhnya. Maka dari itu tidak lebihnya kita itu seperti orang-orang Badui yang datang kepada Nabi kita Muhammad saw dengan bangga dan seakan-akan membanggakan diri di hadapan Rasulullah saw dengan mengatakan Abshir ya Muhammad, Abshir ya Muhammad kot amanna, gembiralah wahai Muhammad, gembiralah wahai Muhammad, sesungguhnya kami telah beriman. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menegur mereka di dalam surat Al-Hujurat. Allah mengingatkan mereka dengan mengatakan bahawasannya apa? Jangan kalian mengatakan bahawa sendiri kalian telah beriman. Wallamayad kullil imanufikulubikum. Sedangkan keimanan belum masuk ke dalam hati-hati kalian. Kalian hanyalah orang-orang yang Islam kalian sekarang baru mulai berserah diri baru mulai mau taat kepada Allah mau tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi kalian belum merasakan nikmatul iman maka dari itu orang yang belum merasakan nikmatul iman maka yushaku ayyahrujaminal iman ditakutkan dia itu akan mudah keluar dari keimanan itu sendiri. Makanya ketika terjadi murtad secara besar-besaran di zamannya Abu Bakar dikarenakan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang murtad itu adalah orang-orang yang belum dimasuki oleh keimanan akan tetapi mereka barulah menjadi orang-orang yang baru berserah diri. Mereka belum merasakan nikmatul iman. Dikarenakan iman apabila seseorang itu telah merasakan maka susah baginya untuk meninggalkannya. Apabila iman itu telah merasuk di dalam hati kita maka susah bagi kita untuk meninggalkannya. Itulah keimanan. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan kepada kita dengan pernyataan man lam yat am halawat al iman fid dunya lam yat amil jannah siapa yang atau lam yat jannah siapa yang <tuh> belum pernah merasakan nikmatnya iman di dunia ini maka ia tidak akan pernah merasakan nikmatnya surga aukamakal ini menunjukkan kepada kita bahwasannya kita ini haruslah merasakan nikmatul iman. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk, memberikan pelajaran kepada kita tentang bagaimana supaya kita ini menjadi kuat keimanan kita, sehingga kita merasakan nikmatnya keimanan. Tiga perkara yang dikatakan oleh Rasulullah SAW agar kita merasakan nikmat iman. Yang pertama adalah rodia billahi robbah. Kita ridho Allah sebagai Rabb. Kita ridho Allah subhanahu wa taala sebagai Rabb. Ridho Allah sebagai Rabb. Rob itu sering diartikan Oleh kita dengan makna Tuhan Akan tetapi Ketika dihadapkan Ilah juga artinya Tuhan Sehingga bingung Akidah atau Tauhid Rububiyah Sama Tauhid Uluhiyah Tauhid Rububiyah apa? Tauhid ketuhanan Tauhid Uluhiyah juga ketuhanan juga. Susah. Makanya kita. Ini kan. Raditu billahi robba. Dikatakan aku rela Tuhan. Aku rela. Allah sebagai robbu. Rububiyah. Itu adalah. Meliputi tiga perkara. Ketika seseorang mengatakan aku rizho Allah sebagai Rabbku Berarti ia rizho untuk menetapkan Allah sebagai Tiga perkara Yang pertama adalah ia rizho Allah sebagai penciptanya Yang artinya tidak ada Pencipta selain Allah tidak ada yang mencipta di dunia ini selain Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua Ketika ia mengatakan radhi tu billahi robba Maka ia meyakini tidak ada yang menguasai di dunia ini kecuali Allah Kemudian yang ketiga Ketika ia mengatakan radhi tu billahi robba berarti tidak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala maka inilah yang dikatakan dengan Rob Rob itu adalah zat yang melakukan tiga perbuatan ia yang mencipta ia yang menguasai dan ia yang Mengatur Mengatur alam semesta Maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Ala lahul halku Wal amr Ala lahul halku wal amr Bukankah Atau ketahuilah Hanya milik Allah lah Al halk Penciptaan itu Wal amr dan perintah Allahlah Yang memiliki penciptaan ini dan Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasainya dan Allah ta'ala yang mengatur alam semesta ini maka apabila Allah yang demikian adanya maka yang harus kita sembah adalah Allah subhanahu wa ta'ala maka dari itu dikatakan oleh para ulama bahawa makna radhi tu billahi robba itu mencakup kepada dua makna, makna mengakui bahwa rido bahwasannya Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rob dalam tiga perkara tadi, dan rido Allah sebagai al-mabud, al-maluh, rido Allah sebagai yang disembah dan yang dituhankan, yang ia menghinakan diri kepadanya dan merendahkan diri kepadanya dengan penuh kecintaan dan penuh pengagungan maka itulah yang disebut dengan dengan raditu billahi robba artinya kalau kita mencintai Allah Subhanahu wa taala kalau kita ridha Allah sebagai Tuhan kita maka mengharuskan kita untuk tidak ridha siapapun menjadi Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala Kita harus tidak rizo Kepada siapapun yang Dipertuhankan Selain Allah subhanahu wa ta'ala Maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Di dalam Al-Quran Wa may yakfur bitogud Wa yu'min billah Wa qadistam Saka urwatil l'usqah Barang siapa yang mengkafiri tuhan-tuhan selain Allah, yakni tauhid, sesembahan-sesembahan selain Allah, wa yu'min dan hanya percaya hanya kepada Allah Subhanahu wa saja, maka ia telah terberi maka ia telah berpegang teguh dengan tali keimanan yang sangat kuat. Maka tali keimanan yang sangat kuat adalah mengingkari, menolak segala bentuk ketuhanan-ketuhanan sesembahan-sesembahan selain Allah Dan hanya mengakui dan mempercayai ketuhanan itu hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala semata Makanya inilah yang dimaksud dengan raditu billahi rabbah Ketika seseorang merendahkan diri kepada selain Allah Dan menghinakan diri kepada selain Allah Sesungguhnya ia tidak rizho Allah sebagai Tuhannya Berarti ia masih ada penolakan Allah sebagai satu-satunya Tuhan Maka orang seperti itu tidak masuk di dalam apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kita rizo Allah sebagai Tuhan mengharuskan kita hanya menyembah kepadanya, mengharuskan kita hanya bertawakal kepadanya dan takut kepadanya dan cinta kepadanya. Itulah makna daripada rodi itu bilahirokbah. Maka dari itu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, kul agairallah abgi rabban wahua kulli syait katakanlah wahai muhammad apakah aku menginginkan selain Allah itu menjadi Tuhan padahal Allah itu adalah rabbukulli syait Allah itu rabb bagi segala sesuatu maka dari itu tidak boleh kita menjadikan selain Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rabb yang kita menyembah kita mentaati, kita mencintai, kita menghinakan diri dan kita mengagungkan kecuali Allah Ta'ala. Ta Kemudian yang kedua yang dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah wabil Islami dina dan dengan agama Islam sebagai agama dan agama islam sebagai agama sesungguhnya ini adalah bagian daripada rizu anillah kalau tadi kita rizu billah rizu dengan Allah yakni kita rizu dengan zat Allah sebagai Rabb kalau yang ini adalah rizu anillah Rizho dari Allah Ya'ni rizho dari hal yang berkaitan dengan perbuatan Allah Rizho anillah Itu meliputi dua perkara Perkara yang pertama adalah rizho Terhadap ketentuan dan keputusan Allah SWT secara kauni Ini yang berkaitan dengan masalah takdir. Karena Allah subhanahu wa ta'ala Adalah zat yang telah menentukan Bagi kita semua Semua sudah ada ketentuannya Bahkan siapa saja Yang akan masuk neraka dan masuk surga Allah telah Tentukan Siapa yang akan dapat rezeki Dan siapa yang akan dibatasi rezekinya juga sudah Allah Tentukan Sesuai dengan hikmah dan eh, pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala semua telah ditentukan akan tetapi kita semua tidak mengetahuinya maka dari itu semua berjalan apa yang terjadi di dunia ini semuanya berjalan dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita ridho anillah berarti apa saja yang menimpa kita dari ketentuan-ketentuan itu, kita harus menerima. Tidak boleh kita menolak. Maka dari itu orang yang percaya akan hal ini, dia akan merasakan kelapangan jiwa. Dia akan merasakan kelapangan jiwa. Dan dia tidak pernah stres. Dan dia tidak pernah ditimpa oleh kesedihan. Karena ia yakin dan percaya semuanya Sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan kalaupun dia berusaha Maka usahanya itu Hanyalah Upaya darinya Tapi tidak akan keluar dari apa yang telah menjadi keputusan Allah subhanahu wa ta'ala Maka dari itu inilah Sesungguhnya Penangkal daripada Stres Penangkal daripada stres Adalah keyakinan kita Tentang takbir Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu kita meyakini Bahwasannya tidak ada Apapun yang terjadi Apapun yang terjadi Pada Diri kita dan juga Selain kita Semuanya melewati empat tahapan Yang pertama adalah Melewati apa? Pengetahuan Allah Apakah ada kejadian Yang tidak diketahui oleh Allah Tidak ada Semua kejadian itu sudah diketahui oleh Allah Yang kedua Semua kejadian itu telah Ditulis oleh Allah di dalam law hil Apakah ada kejadian Di dunia ini Bahkan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mami warakatin Tidaklah dari satu daun yang jatuh. Kecuali Allah mengetahuinya. Dan itu ada di dalam kitab. Yang di dalam lahil mahfud. Ada di dalam lahil mahfud. Kemudian yang ketiga. Semua kejadian itu adalah dikehendaki oleh Allah. Kalau Allah menghendaki pasti Allah akan menjadikan karena Allah itu faalun limayuri Allah itu maha melakukan apa yang di, dikehendaki maka kalau demikian adanya maka semua apa yang telah terjadi itu memang demikianlah keharusannya maka dari itu yang harus kita terima adalah ridha kemudian kita membangun di atas keyakinan ini Untuk kebaikan kita selanjutnya Karena tidak semua Kejadian yang jelek Itu hakikatnya Allah menginginkan Kejelekan Seperti yang tadi kita sebutkan di awal Kemiskinan itu kita sukai apa tidak? Kita tidak suka Tapi bisa jadi kemiskinan itu Baik bagi kita Makanya Allah mengatakan Asa antohibu syain wahwa syarulakum wahasa antakrahu syain wahwa kairulakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik untuk kalian dan bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal sesuatu itu jelek bagi bagi kalian. Makanya kadang-kadang kemiskinan seseorang mohon kepada ya Allah, jadikan aku kaya, jadikan aku kaya. Allah tahu. Kalau kamu jadi kaya, kamu tidak akan inget lagi saya. Iya kan? Kalau kamu jadi kaya, kamu setiap hari kerjaannya bukan di masjid lagi, keliling ke sana, kemari menghabiskan kekayaannya untuk kemaksiatan di, di jalan, di jalan kemaksiatan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada dia, padahal dia mintanya untuk dijadikan kaya. Makanya yang seperti ini. Yang seperti ini inilah hikmah. Seseorang harus mengetahui hikmahnya. Tidak semua apa yang ia inginkan, yang ia anggap sebagai kebaikan itulah kebaikan, tidak. Maka demikian pula ketika seseorang tidak lulus, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menilai seseorang itu dari keberhasilannya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Menilai seseorang itu dari Usahanya Dari niatnya Allah subhanahu wa ta'ala menilai Maka dari itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mengajarkan kita ketika kita gagal Menghadapi kegagalan di dalam apa saja Atau kita mengalami sesuatu yang tidak mengenakan Rasul mengatakan apa? In afobaka syai'un Falah takul, loh ani fahal tu kda lah kana walakin kul hdir Allah, masya Allah fahal. Kalau menimpa engkau sesuatu, maka jangan engkau mengatakan seandainya aku berbuat demikian, niscaya akan terjadi demikian dan demikian. Fain lau tafthahu amal syaiton, karena lau itu membuka pintu amalan syaiton walakin qul qaddarul qaddarullah masyaa faal akan tapi katakanlah apa yang ditakdirkan oleh Allah yanik qadarullah Allah menakdirkan apa yang dikehendaki dan pasti Allah akan melakukannya maka inilah kalau kita memikirkan kenapa terjadi demikian kenapa terjadi demikian kenapa terjadi demikian maka kita akan habis waktu kita di dalam penyesalan penyesalan yang tidak membawa manfaat, tapi kalau kita mengatakan qadarullahu masya'a faal, pelong hati kita sudah ditentukan oleh Allah Allah kalau sudah menentukan pasti Allah melakukan, sekarang tinggal kita hikmahnya apa kita mencari hikmahnya, berarti Allah memang belum menghendaki pasti ada yang keliru dari diri kita untuk kita kemudian memperbaiki apa yang salah di dalam diri kita. Dan itulah akidah yang menjadikan kita kuat. Menjadikan hati kita damai. Menjadikan hati kita lebih sabar. Kita lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kemudian menjadikan kita jauh dan bahkan putus asa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang disebut dengan rida anillah. Yani rizu anillah yang perkara yang pertama yaitu rizu terhadap apa? keputusan perbuatan Allah yang berkaitan dengan masalah kauni. Yaitu tentang masalah takdir. Yang kedua adalah rizu anillah. Rizu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam perkara. Qadu syar'i ketentuan Allah yang syar'i yaitu yang berkaitan dengan agama. Bukankah Allah itu membuat hukum? Hukum Allah yang berkaitan dengan kauni itu adalah takdir. Dan hukum Allah yang berkaitan dengan syariat syar'i itu adalah syariat. Maka kita harus ridha kepada Allah di dalam hukum yang Allah subhanahu wa ta'ala buat sehingga tidak boleh ada penolakan sedikitpun dari kita terhadap ajaran agama agama Allah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan semua ajarannya sama sebagaimana Allah menjadikan semua huruf yang ada di dalam Al-Quran sama tidak boleh kita membedakan, mengimani sebagian kitab dan mengkafiri sebagian yang yang lainnya. Orang yang mengkafiri satu huruf dari Al-Quran, dia sama dengan mengkafiri seluruh Al-Quran. Orang, saya tidak percaya kalau Nun itu ayat. Bukankah ada surat Nun? Surat Al-Qur'an. Nun. Wal kalami wama ayat turun atau alif lam mim satu ayat, iya kan? Alif lamin satu ayat apa anda? Alif lam roh satu satu ayat. Saya tidak percaya. Ini ayat. Kafir apa tidak? Ah, kafir. Untuk orang menjadi kafir tidak harus mengkafiri seluruh Al Quran. Cukup dia mengkafiri satu huruf dari Al-Quran, maka dia menjadi kafir. Sama, untuk orang itu menjadi kafir, tidak harus meninggalkan semua agama. Cukup seseorang itu melakukan kesyirikan, maka kafirlah dia. Cukup seseorang itu sujud kepada selain Allah, kafirlah. Cukup seseorang itu memberikan sesajen, kepada jin Maka kafirlah Tidak, walaupun sholat, walaupun sholat Walaupun puasa Walaupun puasa Walaupun zakat Karena kafir itu tidak harus Meninggalkan seluruh agama Tidak harus meninggalkan seluruh agama Bahkan Orang yang menjalankan semua agama Tapi ia mengatakan selain agama Islam itu juga baik, itu pun juga menjadi kafir. Karena apa? Karena berarti ia mengingkari tentang kebenaran daripada Islam. Allah mengatakan apa? Wa may yabghi ghairal islami dinan falayuqbala huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain agama Islam sebagai agama maka tidak akan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan ia akan menjadi orang yang merugi datang orang ini mengatakan agama, agama itu semuanya sama, kita gambarkan seperti apa ruji, apa bahasa Jawa ruji, bahasa Indonesia nya apa jari-jari sepeda rodanya sepeda, semuanya mengarah kepada satu poros maka inilah yang agama-agama ini hakikatnya menuju satu satu that yaitu Allah Ta'ala ini adalah omong kosong kalau demikian kenapa Allah Subhanahuwataala mengutus para Rasul kenapa Allah menurunkan kitab bukankah kalau memang demikian adanya sudahlah manusia itu turu beragama sesuai dengan apa yang mereka Mandaki. makanya Allah mengatakan inna dinahindallahil Islam sesungguhnya agama itu yang ada di sisi Allah hanyalah Islam dan adapun agama selain agama Islam memang benar semuanya sama semuanya sama tapi agama Islam agama yang tidak bisa disamakan di, makanya Rasulullah saw mengatakan al kufru Millatun wahida kekafiran itu adalah agama yang yang satu tapi kalau Islam dan sama dengan kekafiran. Makanya Allah mengatakan di banyak ayat, "A-balaja'alul muslimina kal-mujrimin? Malakum kaifatahkumun?" Katanya Allah, "Apakah kami menjadikan orang yang muslim seperti orang yang berbuat dosa? Bagaimana kalian itu menghukumi? Malakum kaifatahkumun? Bagaimana kalian menghukumi?" Yakni tidak mungkin orang muslim seperti orang mujrim, seperti orang kafir maka dari itu inilah ketika kita rizho anillah rizho dari Allah dari sisi apa dari sisi hukum Allah ketentuan Allah yang syari mengharuskan kita menerima semua ajaran Islam yang cocok dengan hati kita maupun yang tidak cocok yakni kita dari awal sudah harus harus menerima kita dari awal sudah harus menerima. Kemudian datangnya, asalkan datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka itu adalah agama Allah. Maka kita menerimanya. Maka inilah yang menjadikan perbedaan antara umat sekarang ini dengan umat yang terdahulu. Disebutkan oleh uh, Abdullah Ibn Umar radhiyallahu R.A. Di dalam satu riwayat Beliau mengatakan Katanya Dahulu sahabatnya Rasul Sallallahu alaihi wasallam itu Yuktel iman Qoblal Quran Mereka itu didatangi oleh Keimanan sebelum didatangi Al-Quran Sehingga ketika Datang kepada mereka Al-Quran Sudah ada kesiapan hati Untuk menerima sehingga mempelajari apa isinya dari keyakinan dipelajari dari hukum dipelajari dari amalan dipelajari sehingga ia tahu ma'amiroha ya apa yang menjadi perintahnya wa mazajiroha apa yang diperingatkan daripadanya apa hukum-hukumnya yang harus dipenuhi dan apa amalan-amalan yang harus di kerjakan sehingga melaksanakan kenapa mereka melaksanakan karena mereka didatangi keimanan terlebih dahulu sebelum Al-Quran kemudian beliau mengatakan akan datang satu masa orang yang didatangi Al-Quran sebelum keimanan sehingga mereka membaca Al-Quran tidak tahu apa yang diperintahkan oleh Al-Quran, apa yang diperingatkan oleh Al-Quran, apa amalan apa yang dianjurkan Kemudian apa yang harus diyakini di dalam Al-Quran tidak mau tahu. Hal ini dikarenakan apa? Dikarenakan mereka menerima Al-Quran dengan tidak ada kesiapan keimanan. Sehingga mau mengoreksi Al-Quran. Al-Quran dibawa kepada pemahaman. Dia menurut saya begini. Saya kira begini. Saya pikir begini. Akhirnya manhadnya adalah sakir. Saya pikir sama saya kira. Sehingga otak-otak matuk Dan hal inilah yang terjadi. Mereka orang-orang ahlul bid'ah itu adalah orang-orang yang menentukan dahulu kemudian dalilnya kita kita cari. Dalilnya kita cari maka seperti itulah ini adalah gambaran orang-orang yang tidak rizu, billah, rizu, tidak rizu anillah tidak rizu islam sebagai agamanya tapi dia ingin menjadikan hawa nafsu sebagai agamanya dengan menginjak Al-Quran sebagai batu loncatan maka orang-orang ini tidak mungkin akan merasakan nematul iman yang ketiga adalah rizu bimuhammad Nabi Rasulah. Rizo Muhammad sebagai Rasul. Rizo Muhammad sebagai Rasul mengharuskan kita untuk menerima semua yang datang dari Muhammad. Kalau kita sudah percaya Muhammad sebagai Rasul, berarti kita harus menerima semua yang datang dari Muhammad. Yani kita membenarkan semua yang dihabarkan dan kita mentaati apa yang diperintahkan. Dan menjauhi apa yang di dilarang Karena hanya itulah Keyakinan kita Kalau kita mengatakan Muhammad sebagai Sebagai Rasul Kalau kita percaya Muhammad sebagai Rasul Maka kalau kita mengatak, mengamalkan Ini semua Maka insyaallah kita akan mendapatkan Halawatul iman Manisnya iman Dan itu secara langsung akan kita rasakan Di dalam hati-hati kita Inilah Tiga perkara yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tinggal kita mencobanya dan kemudian kita coba untuk merasakan kalau kita benar-benar merasakan nekmatul iman berarti iman telah masuk di dalam diri kita dan berarti kita telah sungguh-sungguh di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan perlu kita tambahkan kenikmatan iman itu ada di dalam ketika kita mau berkorban orang yang tidak pernah berkorban untuk Allah, mengorbankan apa saja untuk Allah, dia tidak akan pernah merasakan nikmatnya iman. Hanya dengan seseorang berani berkorban, maka berarti di situ ada kesungguhan di dalam dan disanalah dia akan merasakan nikmat-nikmatnya keimanan. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat wabillahi taufik wal hidayah wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.